Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladhi akramana bil iman Wa aazana bil islam Wassalatu wassalamu ala seyyidina Muhammadin, Sahibi a'lal maqam makam wa ala alihi wa ashabihi barraatil kiram. Amma baddu kalallahu taala fil Quranil karim. A'udzubillahi minas shaitanir rajim. Bismillahi Yauma faumalun walabanun malun wala banun illa man atallaaha biqalbin salim. Sodaqallahu Guru kita yang mulia Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Habsi kita doakan panjang umur, sehat wal afiat, diangkat segala penyakitnya bisa mendampingi majelis ini terus sampai kita menjadi hamba Allah yang diberkahi diridai bertemu kembali nanti dalam surganya amin ya rabbal guru kita Al Habib Ali bin Abdurrahman yang tadi telah memberikan kajian-kajian ilmunya mudah-mudahan bermanfaat Di belakang kita, di belakang saya banyak para habaib, para kiai Ada Kieh Haji Syukuryakub Ada Al-Habib Jindan bin Nopal Ada Habib Ahmad Ada Kieh Baydawi Ada Ustad Haji Lukman, Hafiz Lukman Hadirin Bahasan kita tadi sudah disampaikan guru kita Hal-hal yang membahayakan Semua manusia Tidak ada yang ingin bahaya Ada manusia yang ingin bahaya Tidak ada Semua pengen selamat Tidak hanya di dunia Tapi juga di akhirat Yang selamat itu orang yang beriman. Orang yang beriman diberi label oleh Allah khairul bariyah. Orang kafir Allah beri label syarrul bariyah. Maka si kafir ada di neraka jahanam, maka si iman ada di surga. Yang iman selamat, yang kapir sengsara Hadirin jamaah yang mulia Karena itu Nabi pesan kita umatnya supaya selamat dunia akhirat Satu hadis saja saya sampaikan Mudah-mudahan 10 menit Saya baca dalam kitab Al Jami'us Sagir ada syarahnya Faidul Qadir. Kata Nabi kunu fid dunya adyafa. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti tamu. Kita bertamu ke rumah seseorang Ada batasan-batasan untuk tamu tinggal di rumah orang Makan di rumah orang jangan sembarangan Minum di rumah orang jangan sembarangan Hidup di dunia jangan minum sembarangan Jangan minum yang dilarang oleh Allah Tadi udah disampaikan tuh. Sama Ustaz Hafiz Lukman. Jenis-jenis minuman. Ada bir, brindi, whisky, sampahnya, bulonya, martini, potka, aopel, bk, magadon, heroin, putau, nyiming, tripping, ngeboa, topi miring, topi lempeng, topi bengkok. Itu yang dilarang oleh Allah. Jangan. Sama seperti kita bertamu di rumah orang disuguhkan teh, disuguhkan kopi, tapi yang di lemari jangan diambil. Nanti yang punya mah. Begitu juga kalau kita minum yang dilarang oleh Allah, Allah marah. Jadilah engkau hidup di dunia seperti tamu, namanya tamu nggak lama, tiga hari. Kalo dari tiga hari yang punya rumah cemberut. Beras gue udah abis. masih betah amat disini. Sebentar hidup di dunia. Innamal hayatud dunia laibu wa la Kehidupan di dunia ini Laksana permainan Dan sandiwara Yang namanya main Ayam aja main pulang sore Pulang gak tuh ayam Yang kagak pulang Ayam-ayaman Ayam dilepas pagi Sore pulang Namanya main ada waktunya Hidup di dunia Udah ditentuin Kalo waktunya udah abis, ajal tiba, Israel gak bisa diajak kompromi. Israel jangan sekarang, gue membesan besan besok. Emang Israel kenal besan. A'idha jaa ajaluhum palayasta kirunasa. dimu'un kalau aja ajal udah tiba gak bisa di pending gak bisa diundurin besok aja gak bisa ada orang di sawah mati lagi berak kalau dia bisa ngomong Israel gue cebok dulu Israel juga ngomong eh Gak ada waktu buat cebok. Lu emang udah ditentuin mati lu kepet. Gak bisa. Ada orang lagi dapet tender. Lagi membicarakan prosentase besok jam 11 kita ketemu di hotel ini. Lagi ngomong serius. Melalui hp. Mati pulsanya habis. Tuh. Ya Allah. Lagi mancing di Parung. Tahu aja, tahu aja. Ada ikan mas Ada patin Ada lele dumbo Itu lele Kalau udah kena makan Pancingan kita Tarikannya sampai berasa Kedalam mati. Lagi ditarik lele dumbo Nikmat mancing Sambil ngerokok samsu Yang mau naik 50 ribu Lagi jadi ya Jatuh. Mati. Rokoknya jatuh ke air. Kunu pid dunia adiapa. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti tetamu. Sebentar. Waktu yang sebentar manfaatkan untuk mengumpulkan amal soleh. Bekal yang akan kita bawa pulang. Bakal pulang gak kita? Bakal pulang gak? Allah yang mengistilahkan kematian itu pulang. Inna wa inna ilaihi. Itu mati Allah yang mengistilahkan pulang. Dalam hidup ini peristiwa yang paling menyenangkan adalah pulang. Orang pulang haji girang senang. Orang pulang rekreasi seneng Orang pulang mancing seneng kalau dapat Pulang ngaji dari kuitang seneng Hati enak Perasaan tenang tentram. Ini majelis yang membawa ketenangan dalam kehidupan Maka pulang seneng Kalau pulangnya kesiangan kagak seneng Makanya saya gak lama-lama 10 menit aja 6 menit, 4 menit lagi Dunia ini tempat kita bercocok tanam, menanam tanaman kebaikan. Adunia Ad mazraatul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam tanaman kita. Ntar kita panen di akhirat. Hidup cuman sebentar. Tanam yang baik-baik. Jangan segala yang tadi disebut sama guru kita. Riba, yo Allah. Makan riba. Makanri Kata Allah dalam Al-Qur'an Yauma mayun fis-suri patatuna Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala terjadi hari kiamat maka datanglah manusia dengan berbondong-bondong berkelompok-kelompok Ada 10 dalam Nasaihul Ibad dijelaskan ada 10 kelompok Ada yang jalan pakai perut. Jalan pakai perut. Kenapa jalan pakai perut? Itu banyak makan riba waktu hidup di dunia. Ya Allah. Ada yang jalan pakai kaki. Eh jalan emang pakai kaki ya. <risas> Saya lagi nyoba aja tidur kagak nih tanpa pakai kepala kakinya di atas ya Allah ada yang lidahnya nyengser sampai tanah itu dosa orang yang main judi, makan hasil judi, minuman keras, lidahnya nyengser maka kalau ada tetangga suka makan riba, kita bilang aja hai hey gendut Ada yang suka mabok bilang ajahe nyengser. Sepuluh kelompok nanti di hari kiamat datang kepada Allah dengan berjalan tidak seperti biasa. Maka pesan Nabi yang kedua: Watah masajida buyuta, jadikan masjid-masjid sebagai tempat tinggal rohani. Rohani kita di masjid menjadi bahagia, senang ibadah, kalau rumah tempat kita tinggal itu rumah melepaskan jasmani kalau masjid melepaskan rohani kita kepada Allah orang yang selalu hadir di masjid, kata Nabi pas hadlahu bil iman saksikan itu orang yang memiliki kekuatan iman dalam hidupnya kalau imannya kuat melangkah ringan ke masjid Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata Kulama kanal imanu akwa wal amalu aslah Kalau iman kuat, ringan kaki melangkah Mudah berbuat baik Kulama kanal imanu adab Tapi kalau imannya lemah Berbuat jeleknya gampang Tuh, Maka masjid tempat kita membina Kualitas iman kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu pesan Nabi yang kedua Masih ada Empat lagi Minggu depan saya sambung Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh